السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين الاسلامي دينا صادقا ودين يعلى ولا يعلى عليه اشهد ان لا ilaha الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا ياسون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون صدق الله العظيم جماعه الجمعه رحمكم الله Sebagaimana biasa, khutib menghimbau. Saya tujukan pada diri saya sendiri terlebih dahulu. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya. Ayat yang saya baca di pendahuluan khutbah tadi. Adalah ayat dari sekian banyak ayat dan juga banyak hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada terutama kepala keluarga, suami atau bapak dalam sebuah rumah tangga untuk menjaga diri lebih dahulu dari api neraka dengan cara mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini perintah pertama tadi untuk menjaga diri supaya dijauhkan dari neraka ditujukan lebih dulu kepada keluar kepada kepala keluarga suami atau bapak dalam rumah tangga. Karena kata tadi dalam ayat Qur'an, Laku kata kum atau domirkum dalam ayat ini ditujukan kepada kepala keluarga dalam rumah tangga, bapak atau suami. Barulah seorang bapak atau suami menjaga dari api neraka yang menjadi tanggungan dalam keluarga itu. Apakah istri, anak, dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan Seorang bapak tadi Dalam sebuah rumah tangga Perintah pertama kali Untuk menjaga diri Ditujukan kepada seorang bapak Atau suami Karena bapaklah Yang bertanggung jawab Dalam sebuah kehidupan keluarga Atau rumah tangga Kullukum ro'in Wa kullu mas'u' Wa kullu ro'in Mas'ulun anra'iyatihi Setiap kamu wahai para suami atau bapak Secara khusus Adalah pemimpin Dalam rumah tangga Dan akan mempertanggungjawabkan Segala kepemimpinanmu Dalam rumah tangga Di hadapan Allah di akhirat nanti Jama'ah rahimahkumullah Seorang Yang akan memberikan nasihat Kepada orang lain Tentu saja harus Orang itu sendiri memperbaiki diri lebih dahulu. Dia harus mengikuti apa yang dinasihatkan kepada orang lain. Barulah orang lain mau mengikuti, mentaati apa yang menjadi isi nasihat seseorang tadi. Tidak mungkin seseorang yang beri nasihat pada orang lain. Tapi dia sendiri tidak mau Melaksanakan isi nasihat tadi, orang lain tidak mungkin mau mengikuti, menuruti apa yang dinasehatkan tadi. Oleh karena itulah seorang bapak misalnya ingin menyelamatkan istri anaknya dari api neraka. Tapi justru bapak atau suami tadi tidak menjaga dirinya dari api neraka. Dengan cara menjalankan perintah agama, menjauhi larangan agama. Tidak mungkin dan susah minimal istri dan anak-anaknya mau mengikuti perintah orang tua atau bapak tadi dalam rumah tangga. Ini adalah dalam skop yang lebih kecil. Dalam kehidupan bernegara misalnya, seorang pemimpin tertinggi dalam sebuah negara harus beri contoh lebih dahulu. ...apa yang harusnya dikerjakan... ...apa yang harusnya dijauhi... ...barulah membuat aturan... ...membuat perintah... ...yang ditujukan pada rakyat... ...yang dipimpinnya... ...dengan demikian rakyat akan mau... ...ikut kepada aturan... ...yang dibuat oleh penguasa tadi... ...karena penguasa itu sendiri... ...telah melaksanakan... ...segala ketentuan yang diberlakukan... ...dalam sebuah negara... ...sebenarnya... Dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya suami saja yang bertanggung jawab Untuk menyelamatkan keluarga itu dari api neraka Menyelamatkan anak-anak dari api neraka Tetapi istri pun sebenarnya bertanggung jawab juga Untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka tadi Oleh karena itu seorang istri juga sangat berperan dalam kehidupan rumah tangga Karena umumnya seorang istri atau ibu lebih banyak waktunya di rumah pada umumnya. Kecuali wanita-wanita yang profesional, profesinya di luar rumah itu akan berbeda tentunya. Karena banyaknya waktu bagi seorang ibu di rumah tangga tentu lebih banyak kesempatan. Untuk memberikan suri tauladan, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Apakah bimbingan rohani. Bimbingan keagamaan Mengaji dan sebagainya Dan bagaimana cara mendidik anak-anak itu Agar terjauhkan dari ancaman neraka tadi Misalnya karena banyak waktu di rumah Ibu bisa jadi mengawasi anak-anak yang ada di rumah Misalnya anak habis bermain di luar rumah Kemudian pulang ke rumah membawa suatu barang Tentu seorang ibu atau istri atau juga bapak kalau tahu harus menanyakan anak tadi asal-usul barang yang dibawa pulang oleh anak tadi ketika habis bermain dengan temannya. Barang ini milik siapa? Asal-usulnya dari mana? Itu harus ditanyakan oleh orang tua di rumah demi menyelamatkan anak-anak tadi. Dari ancaman siksaan Allah, siapa tahu barang sesuatu yang dia bawa pulang tadi adalah milik orang lain yang dia ambil ketika bermain-main di luar rumah. Ini penting harus ditanyakan oleh kita sebagai orang tua, anak-anak kita yang mungkin punya pengalaman seperti yang disampaikan tadi. Di samping itu seorang istri juga sangat berperan dalam mendidik, menyelamatkan keluarga di samping Bapak tadi. Agar jauh dari api neraka. Misalnya ketika seorang suami atau Bapak pulang ke rumah. Kemudian membawa uang misalnya di luar kebiasaan gaji atau penghasilan rutin yang diterima oleh suaminya setiap bulan. Maka istri juga harus mempertanyakan asal-usul dari mana uang yang diserahkan oleh suaminya tadi kepada istri tadi. Apakah uang tadi adalah uang yang halal? Didapat dengan jalan yang benar? Atau uang yang tidak halal? Didapat dari jalan yang tidak benar. Ini seharusnya juga dilakukan oleh istri atau ibu-ibu di rumah. Ketika mengetahui suaminya menyerahkan uang dalam jumlah terbesar misalnya sepanjang hidupnya yang tidak pernah dia tahu selama itu kecuali pada saat itu patut dipertanyakan oleh istri di rumah ketika ada kasus-kasus seperti itu yang dia alami dalam kehidupan berumah tangga jamaah rahimahkumullah orang tua menjadi penanggung jawab dalam rumah tangga apakah suami atau istri Untuk menyelamatkan anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Anak-anak tidak pernah minta lahir ke dunia ini. Seperti hanya kita tidak pernah minta lahir ke dunia ini. Yang menyebabkan kita ada dan hidup di dunia adalah karena orang tua kita. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Kita sebagai orang tua harus mendidik. Anak-anak kita Dengan agama Agama yang begitu kuat Imannya Kuat amalia praktek Ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari Mengikuti Segala yang diperintahkan oleh agama Menjauhkan diri Dari segala yang dilarang oleh agama Ini adalah kewajiban Orang tua Baik bapak maupun ibu Karena anak-anak tidak pernah minta dilahirkan ke dunia ini. Kalaupun mereka salah jalan adalah salahnya yang melahirkan orang tua. Kenapa mereka tidak dididik dengan baik dalam rumah tangganya? Jamaah jumaah rahimakumullah. Dalam kehidupan rumah tangga tadi seperti saya katakan tadi. Bukan hanya kewajiban suami saja Untuk mendidik anak-anak menyelamatkan mereka dari ancaman neraka tadi. Tapi juga kewajiban istri atau ibu dalam rumah tangga. Oleh karena itu begitu besar peran seorang ibu atau istri di rumah. Bisa sebagai sekolah istri atau ibu di rumah. Asal SMP atau SMA, ibu diharapkan untuk bisa membantu menyelesaikan pekerjaan rumah anak-anak tadi. Oleh karena ibu oleh karena itu kalau ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup baik, cukup lengkap agar menjadi modal mengajarkan anak-anaknya nanti kalau ada problem yang dihadapi oleh seorang anak di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Ada seorang penyair Arab Mesir, seorang penyair Mesir pernah Menyusun sebuah bait siir yang cukup terkenal Al-Ummu Madrasatun Ida a'adattaha a'adatta Syabban tayyibal a'rak Kata penyair ini Ibu itu bagaikan sebuah sekolah Madrasah Kalau kamu menyiapkan ibu ini Sama dengan menyiapkan madrasah Yang cukup berkualitas Maka akan lahir generasi Yang berkualitas juga Demikian indahnya Satu bait syair ini yang dibuat oleh penyair Mesir pada abad 19 yang lalu. Jami'ahumakmullah untuk mempersiapkan keluarga tadi yang mampu menyelamatkan diri dan keluarga tadi dari api neraka, maka sejak awal Islam punya konsep awal pemilihan calon istri, calon suami. Sudah ada ketentuan dari Islam bahwa pilihlah orang yang beragama, walaupun alasan memilih karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya juga dibolehkan. Tetapi penekanan Rasulullah bahwa falfar bedah taribat yadaka kata Rasulullah, pilihlah yang beragama, sebab dengan modal agama calon istri, calon suami itu nanti. akan beruntung karena punya modal untuk mendidik anak-anaknya nanti beragama. Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang beragama tentu sudah tahu mana aturan agama, mana perintah agama, mana larangan agama. Dengan modal seperti itu, dia akan mendidik anak-anak Keluarga yang ada di situ. Dengan ajaran agama yang pernah dia pelajari. Dia dalami. Usaha kita tidak hanya berhenti sejak memilih calon tadi. Pasangan dalam rumah tangga. Tapi setelah berumah tangga juga ada beberapa cara yang diajarkan oleh Islam. Dengan harapan anak keturunan nanti. menjadi orang-orang mutakin yang menjalankan segala perintah agama, menjauhkan larangan agama. Misalnya sejak awal, ketika ada keinginan untuk memiliki seorang anak, ada doa yang diajarkan oleh agama. Begitu dalam kandungan ibu, seorang janin menurut penelitian para ahli, sudah bisa mendengar bacaan-bacaan ayat Quran yang dibaca oleh, ca oleh bapak, Di samping istri yang sedang hamil Maka sebaiknya seorang calon bapak Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Setiap hari di samping istri yang sedang hamil Dengan demikian anak atau janin dalam kandungan tadi Sudah terbiasa pendengarannya Mendengarkan ayat-ayat Allah ta'ala Begitu juga ketika telah lahir Ada norma agama Islam Menganjurkan untuk membacakan azan Di telinga anak yang baru lahir Dengan harapan Agar kalimat pertama Yang didengar oleh anak yang baru lahir Ke dunia ini adalah Kalimat tauhid Kalimat tayyibah Yaitu kalimat syahadat Seperti yang ada dalam azan itu Begitu seterusnya Terus menerus ajaran Islam Disiapkan dengan harapan Agar anak ini betul-betul Menjadi anak yang soleh Seperti yang didambakan oleh semua Keluarga dalam Keluarga muslim Dalam hidup dimanapun Jemaah rahimahkumullah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala samping usaha bapak tadi Menjaga diri dari Api neraka Mengajarkan istri Bagaimana ajaran agama Yang harus diikuti Mana ajaran agama yang dijauhi Kemudian ngajarkan anak-anak untuk melaksanakan segala ketentuan agama, perintah agama. Dengan demikian harapan kita mudah-mudahan sebuah keluarga mulai dari bapak tadi, ibu dan anak-anak dalam keluarga betul-betul bisa selamat dari ancaman api neraka di akhirat nanti dari Allah subhanahu wa ta'ala akibat dari keteledoran seorang Pimpinan keluarga dalam rumah tangga itu. Untuk menjaga keluarga tadi dari api neraka. Ditambah lagi doa kita yang populer kita baca. Arubbana atina fid dunya hasana. Wafil akhirati hasana. Waqina azaban nar, Jauhilah kami ya Allah. Dari api neraka. Penutup doa kita yang sering kita baca. Pada doa kita sehari-hari. Mudah-mudahan. Kita termasuk orang-orang yang mutakin, orang-orang yang mampu menyelamatkan diri kita lebih dahulu. Kemudian mampu menyelamatkan keluarga kita, apakah istri kita, anak kita, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat ini. Barakallahu li walakum muslimin wal muslimat. Fastawfiruhu innahu huwal wafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر ilaha ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فاقد فاز المتقون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا arina alhaqa haqq warzuqna at-tibaa Waarinal bao ti labati lawarzog naati na ba. Robbana takbal mi na siyamana, Wasula tana warukong ana, Wasujudana wata darruana watammin taksiana. Robban takbal mi na jamiya amali na اي بر اد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله akbar.